Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang dajal. Dajal yang banyak dipahami mungkin masih melantur ke sana kemarin. Masih ada orang yang beranggapan bahwa dajal adalah sosok monster atau sosok suatu makhluk yang berbeda dengan manusia padahal eh, Rasul menjelaskan ciri-ciri dari sifat dajjal ini dajjal itu bukanlah sosok tapi dajjal itu adalah sifat disini dijelaskan dajjal ini bermata satu imajinasi orang ketika berkata tentang bermata satu bukan berarti matanya di tengah telah satu bukan bermata satu di sini adalah Memandang sebelah mata Jadi bukan matanya satu Tapi memandang Sebelah mata Atau ketika dia memiliki ideologi Dia hanya melihat ideologi Dan melihat dunia ini Dan Pandangannya yang sebelah mata Dia menutup Pandangan lain Itulah kenapa fitrahnya Allah Menciptakan A, mata ini dua agar kita bisa melihat dengan jelas dengan dua mata kalau melihat dengan satu mata, artinya kita inklusif kita merasa diri paling benar sementara kita menutup mata dari kebenaran yang lain nah, maksud dari dajjal adalah sifat manusia yang menutup diri dari pendapat orang dia hanya ingin Orang lain mendengar pendapatnya. Dia tidak mau menerima pendapat orang lain, bahkan menutup sebelah mata kepada orang-orang yang dianggapnya tidak satu pemikiran, tidak satu idealisme, tidak satu keyakinan dengannya. Maka ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang masih memandang rendah, memandang sebelah mata pada orang lain, artinya orang tersebut memiliki sifat dajal. ini bukan sosok dajal itu adalah sifat manusia yang masih suka memandang sebelah mata kedua Dajjal di jidatnya ada tulisan Kufal bukan berarti di jidatnya ditulis pakai kaligrafi tulisan Kufal bukan atau memang dicap ditapu dengan Allah ada tulisan Kufal Tulisan di sini artinya Yang disebut kalam itu artinya menggoreskan Artinya di dalam otaknya Telah terpatri, telah tertato Telah tercap Kafir kepada orang lain Sehingga Ketika ada tulisan kepadu di jidatnya Dia tidak bisa melihat tulisan itu Kecuali dia berkaca diri Hanya orang yang melihat bahawa dia bertulisan kufar di dalam jidatnya dia tidak akan sadar bahawa dirinya selalu mengkafirkan orang lain yang tahu bahawa dia ada dalam jidatnya ada tulisan kafir karena selalu mengkufurkan orang lain selalu menganggap orang lain yang tidak satu ideologi dengannya adalah kufur yang tidak satu pemahaman dengan pemikirannya adalah kafir itulah dajjal Jadi dajjal ini tidak sadar dia tidak tahu kalau otaknya itu selalu mengkufurkan orang lain Karena tulisan di jidat itu tidak akan dilihat kecuali dia berkaca dia hanya tahu dari orang lain dan orang lain tahu betul bahwa sifatnya selalu mengkufurkan orang lain sifatnya selalu membenci juga menghasut orang lain yang tidak satu pemikiran dengannya dianggapnya kafir Itulah Dajjal Ketika ada orang-orang yang memiliki sifat itu Maka sudah dipastikan Dia adalah Dajjal Ketika ada orang yang gembar Menuduh kekupuran itu kepada orang lain Sedangkan dia merupakan kekufuran dirinya sendiri Maka dia adalah Dajjal Ketiga Surga ada di tangan kanannya Dan neraka ada di tangan kirinya dia berbicara Dia berlantunkan ayat-ayat Seolah surga itu Hanya milik dirinya Hanya milik komponitasnya Hanya milik orang-orang yang Seiman dengannya Hanya milik orang-orang yang satu idealisme Dengan dia Sementara orang lain yang tidak idealisme dengannya neraka. Ah dia dengan seenaknya menghakimi Surga dan neraka Seolah-olah surga dan neraka itu Miliknya ada di tangannya Dia yang maha mengadili surga dan neraka Dia seolah-olah pemilik surga dan neraka Dia bahkan berani menentukan surga dan neraka orang lain Ketika beriman kepadanya Dianggap ahli surga Ketika tidak beriman kepadanya Dianggap ahli neraka Awas Ketika ada orang yang Mengklaim surga dan neraka Seolah miliknya, Itulah Bajal Empat dia raksasa Dia besar Sehingga demikian. bukan umum Kenapa dia besar Dia raksasa Karena dia selalu menganggap rendah orang lain Dia menganggap dirinya paling hebat Dia menganggap dirinya paling besar Sehingga dia menganggap Orang di luar golongannya Orang di luar pemikirannya Orang yang tidak satu idealisme dengannya Adalah orang-orang rendah Orang-orang kecil Dia orang besar Dan dia Raksasa di sini dia bermulut besar, dia selalu mencaci, menyebar fitnah, mencaci maki, menghasut, dolim, hasut kepada siapapun yang tidak sederelis dengannya. Dia sangat besar mulutnya, sehingga besar pula pengikutnya adalah dari orang-orang yang bodoh, dari orang-orang yang jahil, dari orang-orang yang mudah ter hatinya karena dalam hatinya sendiri penuh kedengkian, karena dalam hatinya sendiri penuh kebusukan. Orang-orang yang hatinya bersih tidak mudah dirasuki oleh fitnah dajjal. Orang-orang yang pikirannya bersih tidak mudah dimasuki oleh fitnah-fitnah dajjal. Dia menjadi besar dan di diikuti banyak orang itu karena diikuti hanya orang-orang yang juga hatinya kotor dan pikirannya kotor yang mudah dirasuki fitnah dan kebencian Lima, Dajjal ini katanya besar tapi kok pendek Nah artinya kalau dikorelasikan kepada bentuk kepada sosok ini enggak pas karena bagaimana disebut Dikatakan besar tapi juga pendek Padahal raksasa di sini adalah Dia mengelola pederinya besar Tapi pendek di sini adalah Bukan perawakannya Tapi akalnya Pendek akal Pendek Pemikiran Ini seperti uh, Air Comberan yang kecil Dangkal, dangkal Dan sempit Ketika Dimasukin kaki kita, Udah keruh. Mudah terpengaruh. Mudah ngamuk. Pendek akal. Pendek pemikirannya. Ketika ada orang yang tidak sepaham dengannya Mudah dia terbawa pengaruh. Mudah terbawa emosi. Pendek akalnya. Pendek pikirannya. Mudah terpengaruh dan mudah ngamuk. Sedikit-sedikit ngamuk. Sedikit-sedikit marah. Karena apa? Karena dia seperti kolam yang dangkal dan sempit tapi bayangkan kalau seandainya dia bagikan air laut dimasukin kotoran dimasukin bom sekalipun tidak akan ngefek, tidak akan laru tapi ketika dia dangkal dan sempit maka mudah keruh suasana dalam hatinya Dajjal memiliki sifat yang pendek akal pendek pemikirannya mudah terbawa amarah. 6. rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Rambut di sini bukan berarti dalam bentuk sosok rambut. Rambut ini mahkota. Rambut itu simbol. Dan mahkota yang ada di dalam diri kita sebenarnya adalah pikiran. Rambutnya keriting artinya pikirannya jeremet, muter muter, kayak mie gak nah, jelas lutar semerau kenapa rambutnya keriting kenapa makhluk pikirannya keriting kenapa mahkota di dalam pikirannya itu berjelinat karena dia memikirkan orang lain dia mencari kesalahan orang lain dia mencari kelemahan orang lain dia mencari aib baik orang lain selalu mencari kesalahan orang lain sementara dia melupakan aib dan kesalahan dirinya sendiri sehingga rambutnya keriting lama-lama karena otaknya panas ngeheng rambutnya pun menjadi keriting terus tujuh lehernya pendek orang Sunda menyebut istilah itu dengan sangkat orang yang sangkat itu gondokan dikit-dikit marah, dikit-dikit ngamuk dikit-dikit mencaci maki dikit-dikit mempihak itu adalah orang yang ciri-ciri dajjal yang memiliki leher pendek gondokan Cepat marah, ngamukkan Ada ciri-ciri seperti itu Maka dia adalah Dajjal 8. Bicara Melunik Nabi Ini diramalkan oleh Nabi Dulu bahwa suatu saat Di masa yang akan datang Akan banyak orang berpakaian seperti aku Berbicara seperti aku Pasti mengantungkan layak-layak Tapi menurutnya Dengan kebencian, hasutan Dan fitnah. Bicara meniru-meniru Nabi Berkata seperti Nabi Tapi menurutnya peniru kebencian Iri dan dengki Ini bahaya Karena ini sifat-sifat dajjal Sifat-sifat dajjal itu Hasul iri dan dengki Bicara meniru Meniru, ngaku-ngaku Seperti Nabi Dan sebelahnya, ngaku orang suci Selalu mengaku, ngaku orang suci tapi tinggal ada orang lakuk orang suci tapi nyanjing-anjingin orang padahal sifat yang sesungguhnya yang ada di dalam diri ketika dirinya penuh dengan air yang jernih di dalam dirinya ibarat sebuah air sumur yang jernih dan menyejukkan maka kata yang keluar pun akan menyejukkan tapi ketika dia bergaul dengan anjing ah, lu tolong goblok babi Sebetulnya apa yang diungkapkan keluar dirinya itu dia bukan menyalahkan siapapun dia bukan mencela siapapun dia sedang mencela dirinya sendiri dia sedang menggambarkan dirinya sendiri bahwa dirinya anjing bahwa dirinya adalah babi bahwa dirinya adalah tolol jadi dia seorang ketika mencela kenapa dulu orang-orang yang mencela nabi orang-orang yang menghina nabi tidak pernah nabi tidak terganti tidak pernah Nabi balas. Semalas Nabi selalu senyum. Kenapa Nabi Muhammad tidak pernah sakit hati dengan orang-orang yang berkata kasar, dengan orang-orang yang berempit Karena Nabi paham betul, orang yang berkata kasar, orang yang mengeluarkan kata-kata binatang, kata-kata kotor dari mulutnya, itu adalah gambaran dari dalam pribadinya. Ini cukup jelas bahwa Dajjal itu adalah Orang-orang yang menganggap dirinya suci Orang-orang yang menganggap dirinya benar Bahkan kalau dikatakan Piraun Apa sih Piraun dengan uh, Musa itu kisahnya? Satu, hanya segelitir Hanya satu poin yang paling penting Dari kisah Musa dengan Piraun Yaitu Piraun mengatakan Anah, Rautakubah bahawa ketuhananku cara beribadahku yang paling benar dibanding engkau. Engkau membuat sesuatu yang baru sedangkan aku membuat tradisi yang lama yang sudah ada sejak dulu. Aku. aku lebih dulu. Anak Robakku mula. Ketuhananku lebih benar. begitu pun Abu Jahar. Abu Jahar selalu bersumpah demi Allah apa yang aku lakukan ini untuk kebaikan. Selalu begitu kepada Rasul. Artinya bahwa ketika orang berkata Allah oh, berkata Tuhan paling benar tidak berarti dia adalah orang benar karena kata-kata tidak jadi jaminan yang jadi jaminan itu adalah Allah perbuatan bahkan dakwah dengan perbuatan lebih baik dengan daripada dakwah dengan lisan dakwah belarkan warmin dakwah melisan nah artinya apa yang dikeluarkan kata-kata orang bisa menipu demi Allah bersumpah bahkan pada zaman Ali bin Abi Thalib pula orang sikit ada waktu itu Bani nurjam nurjam Muhammad nur Muj, ini adalah kaum al yang membunuh Ali ketika Ali sholat subuh dibunuh karena berbeda pemikiran, berbeda madzhab, berbeda cara berpikir, hanya karena berbeda idealisme dibunuh Ali oleh Mujam. Pada Mujam ini menggunakan lantunan ayat-ayat dia selalu mengucapkan Allahu Akbar, La ilaha illallah berzikir, Al-Qur'an tapi Al-Qur'an. Tapi kenapa pada akhirnya dia membunuh karena kalau dikatakan tentang hafalan ayat, kalau dikatakan tentang kehebatan dalam menghafal Qur'an iblis itu lebih hebat iblis itu lebih pintar iblis itu lebih cerdas hmm? menjaminnya adalah iblis kata-katanya penuh dengan kesucian tapi pada akhirnya apa? membunuh Ali Ketika laris sholat subuh, dia pun mengucapkan Allah apa? Ketika mengundur, artinya tidak menjamin seorang dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang seolah-olah dia melantunkan ayat suci seolah-olah dia benar itu alaknya baik atau benar? Karena jelas dajal telah merajalek, karena merajal. jelas dajal fitnah-fitnahnya telah. Merasuk ke dalam diri kita semua. Bukan hanya kalian. Bukan hanya siapapun yang saya tunjukkan. Bukan. Tapi termasuk diri saya sendiri. Karena ini bukan untuk siapapun. Untuk untuk semua manusia. Saya tidak menilusi A, C, C. Tidak. Ini untuk kita semua. Sifat ini. Hendari sifat ini. janganlah kau memandang sebelah mata pada orang lain jangan suka mengkufirkan orang lain, jangan menganggap surga dan neraka ada di tanganmu, jangan merasa praksasa dan besar sendiri, mau nggak rendah orang lain, mau nggak kecil orang lain, jangan memiliki pemikiran pendek yang mudah emosi, jangan pikiran jeremat selalu memikirkan kesalahan orang lain, jangan memiliki leher pendek yang gundogan dan suka marah, bicara jangan terlalu banyak mengiru diri seperti Nabi ternyata perbuatan jauh dari ahlak yang dicontohkan Rasul dan jangan pernah menakut orang suci karena terus terang saya adalah manusia biasa saya ada belajar saya di sini bukan untuk mengajarkan tapi kita sama-sama belajar karena saya pun masih belajar saya hanya manusia biasa. Saya ingin belajar menjadi manusia biasa. Saya bukan untuk menjadi wakil Tuhan. Bukan untuk menjadi orang suci. Apalagi menjadi malaikat dan menjadi Allah. Itu jauh dari itu. Saya hanya ingin menjadi manusia biasa. Dan saya hanya menyampaikan satu ayat dengan ayat. Hanya walaupun satu ayat, saya sampaikan. Demi kebaikan kita semua. Semoga apa yang sampaikan saya ini. Bisa bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh